Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bisani ila yaumiddin. Ikhwah fillah kembali Allah bahagiakan kita di waktu subuh ini. Arifin selalu ingat Bang Fatah saat surur. Kiai menjelaskan di pondok pesantren mengungkapkan rahasia hujan. Menurut Imam Ghazali, di antaranya saat rintikan hujan turun itu, itu turun rahmat Allah. Jadi. Berapa bilion-bilion rintikan hujan turun? Berarti berapa bilion-bilion rahmat yang kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ini yang turun ke masjid saja berapa enggak bakal kehitung, apalagi alam semesta ini. Itu rahmat. Makanya harus menyambut dengan doa, Allahumma anbirna birahmatik. Dalam riwayat lain sawaban nawian, hujani kami dengan rahmatmu Nah, yang menarik saat kita subuh ke masjid Hujan turun Maka sebanyak itu Rahmat Allah berikan bagi jamaah masjid Makasih Allah Dihimungkan terus kata orang banjar karena baru pulang banjar bang. Disenangkan terus kita oleh Allah Terima kasih Allah Bimbing terus kami dengan cahaya Hidayah dan bimbing juga pemisah cahaya hati dengan hidayahmu. Wanunazilul Quran, Maha Syifa, Warahmatullahi Almuminin. Al Isra. Silakan buka surah Al Isra ayat 82. Silakan Ustaz. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillah Kami telah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir ketika mereka mendengar bacaan Al-Qur'an, mereka semakin sesat karena mendustakannya. Subhanallah wa bihamdillah. Kali ini kita bicara tentang bekam hijama atau kaping Kap terapi kaping terapi kop nah kita bicara dengan pakarnya ya beliau pelopor berdirinya ABI asosiasi Bekam Indonesia dan Arifin pembinaannya dalam ABI kerana Arifin lebih dahulu merasakan nikmatnya bekam Dan sampai sekarang Alhamdulillah Dua istri Arifin Pembekam hebat Karena mudah belajar Dan semestinya setiap keluarga adalah pembekam Karena bukan hanya kesehatan Yang kita dapat Tapi Hidup dalam sunnah Nabi Muhammad Nah Sekilas Saya menyebut sekilas karena terbatas waktu Hikmah bekam Dan kapan bekam itu terbaik Silakan, Langsung bang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Saudara-saudari berbahagia Bekam adalah sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Kita yakin bahwa Rasul adalah Suri Tawalada Siapa yang tidak yakin dengan Rasulullah SAW Apapun yang dikatakannya Apapun yang dilakukannya Semua adalah berupa wahyu Wama yantiku anahwa in huwa jila wahyu hama Apapun yang dilakukan oleh beliau, apapun yang dikatakan oleh beliau pasti berupa wahyu. Tadi dibacakan oleh saudara kita ayat Allah wa nunazlu minal quran mahwa shifa. Diturunkannya kitab As suci Al-Qur'an dia sebagai obat, shifa. Siapa juga yang tidak yakin dengan Alkitab kitab Zalikal kitab raib fi Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan buat orang-orang yang bertakwa Rasul memberitahukan kepada kita bagaimana menjaga kesehatan Kita yakin salah satu anjuran Rasulullah SAW adalah Jaga sehat sebelum datang sakitmu Karena Allah dan Rasulnya tahu Kebiasaan-kebiasaan umatnya, kebiasaan-kebiasaan hambahnya maka Allah juga menurunkan bagaimana menjaga, memprotek kesehatan-kesehatan diri kita WHO dalam kajian dalam penelitiannya mengeluarkan statement 15% orang sehat 15% orang sakit dan 70% tampak sehat Anda dan saya adalah orang yang tampak sehat Bagaimana Rasul mengajarkan kepada umatnya sudah berapa abad yang lalu sudah memberitahukan kepada kita jaga sehat sebelum datang sakitmu. Nah, untuk menjaga sehat supaya jangan timbul sakit Rasul mengajarkan bekamlah kalian setiap bulan. Rasul mengajarkan memberitahukan kepada kita bekam-bekam yang paling mustajab. Yaitu bekam setiap tanggal-tanggal atau pertengahan bulan. Tanggal apanya bang? Ya, pertengahan bulan Ya, 17, 19, dan 21. Kenapa itu tanggal itu di antara hasianya bang? Rasul sudah memberitahukan bahwa ini adalah tanggal-tanggal mustajab. Maka ilmuwan sudah mulai mengkaji. Kenapa tanggal-tanggal demikian? Dan ini juga dokter kita Isna ini paling rajin berbekam. Bahkan peloper rumah sakit beliau dengan berbekam. Betul. Di rumah sakit sudah ada. Bahkan dulu di rumah sakit persahabatan itu ada poli bekap. Masya oh, Allah. Ya, pelopornya Dokter Ali Muhammad Ali Toha Assegap. Ya. Wahanalloh. Ya. Jadi. Dan ini juga Dokter Ketua Abi sekarang Dokter juga ya. Dokter Bapak? ya. Ketua Abi Dokter Zaidul Akbar. Iya. Ya. Nah. Nih Rasul memberitahukan kepada kita tanggal-tanggal yang mustajab. 17, 19, 20, 21 bulan hijriyah. Ya, kenapa demikian? Banyak ilmuwan mengkaji atas anjuran Rasulullah SAW. Karena dia yakin bahwa yang dikatakan oleh Rasul ini berupa wahyu, pasti ada hikmah. Maka dikajilah. Dan ternyata. Tanggal-tanggal tanggal-tanggal pertengahan bulan itu terjadi di mana darah sedang memuncak. Subhanallah. Dan memang beda bang. Jadi kalau berbekam di luar tanggal itu atau yang seperti Nabi larang berbekam hari Rabu misalnya, kecuali yang sakitnya. Diteliti dan memang beda rasanya pada saat tanggal 17, 19, 21, Subhanallah. Beda banget. Itu sangat dahsyat sekali dan mendatangkan kesembuhan buat pemirsa dimanapun yang berada. Kalau yang sedang sakit, ambillah tanggal-tanggal demikian, karena di sana ada hikmah, pasti ada hikmah, yakini itu. Terkadang kita umat Islam baca ayat suci Al-Quran, baca hadis, tapi tidak yakin. Dia percaya ayat Al-Quran, tapi dia tidak yakin. Nah, maka mulai detik ini, mulai saat ini. Mari hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Arifin Bang kemarin mau ke Kalimantan. Kawan tahu Arifin panas sekali. Padahal sudah mau berangkat jam 3 malam. Sama sama beliau jam 1 malam. Sudah panas Arifin ini. Ya Allah ya Rabb. Hamba harus berangkat. Tapi badan panas tinggi sekali. Nah, kemudian doa Arifin diijabah oleh Allah. Gak tahu beliau Arifin gak ada komunikasi Gak ada apa Beliau datang Ngetok pintu jam 12 malam itu Arifin lagi di, tidur gak di kamar Karena panas sekali Jadi di luar Hujan lebat pun Tidak merasakan dingin Di ruang tengah Ada yang ngetok pintu Malam jam 12 Beliau Langsung dibekam Titik panas namanya Titik angin Titik angin Titik panas Pluk tertidur jam tiga wah subhanallah berangkat deh dakwah keliling Kalimantan Amuntai Tanjung Leher sehat ulang fresh Allah punya kehendak dan itulah Mujajidat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam hari ini nggak minum obat-obat berbekam kenapa bekam bisa mendinginkan panas bang bekam ini adalah bagaimana mengeluarkan toksin-toksin yang ada di permukaan kulit. Ya. Kenapa? Contoh. Kita kalau kelihatan wajah kusam. Wah, apa Bang, apa Bang? Wajahnya kusam. Kusam suka cemberut. Coba, atau... coba, coba coba coba dilihat ini kelihatan. Bang. Ini kalau sudah begini hilang semua sem ini. Kelihatan, Bang, ya. Tapi yang kusam kelihatan yang bujangan, yang duda, ya, kelihatan kusam ya, menderita dia jadi itu bertanda bahwa penyakit sudah ada di permukaan kulit maka bekam ya. bekam insyaallah sesuatu yang sangat dahsyat bahkan insyaallah bulan Agustus itu akan ada konferensi internasional di Beijing ya. kami dari asosiasi bekam Indonesia diundang dan tema yang dibawa the power of hijama and doa subhanallah the power of hijama and doa pakai N nya bang ya Kenapa? Karena orang yang berbekam juga harus banyak berdoa. Karena yang adalah sunnah. Ya. Tadi Umar As-‘naka Bila rahmatan lil alam. Bah, pokoknya apapun yang Allah dan Rasulnya ajarkan, pasti ada rahmat, pasti ada keberkahan. Yakinin itu. Saya katakan, yakini itu. Kebanyakan kita percaya kepada kitab, percaya kepada hadis, tapi kurang yakin. Bahkan pembekamnya pun kadang-kadang Kurang yakin juga Begitu dibekam yang dibekam pingsan Aduh salah kali ini Bang, maka itu ada ilmunya Ada ilmunya Semestinya semua keluarga belajar berbekam Tapi training dulu Jangan sembarangan Ada pelatihannya man. Ada pelatihannya Dan Salah satu Peserta training, peserta pembekam Juga harus hafal hadis iya Dan juga dia juga paling tidak hafal Quran. Supaya yakin. Supaya. Lepas bekamnya juga gak yakin. Semua ya. Ini... <tuh> Terkadang juga pasiennya suka menguji. Ini titik apa, pas? Iya. Ini titik apa nih, Pak? Udah pokoknya dibekam aja di titik ini. Ah. <tuh> Bukan tuh Bang. Pembekamnya udah capek itu, Bang. <tuh> Jadi ada trainingnya dan ada kebersihannya ada kebersihan, Bang, kebersihan. ada sterilisasinya. Ini bekas ya. jarum orang pakai terus, pakai terus. Berkah, berkah katanya berkah, berkah. Subhanallah. Karena ini dahsyat sekali, uh. saya katakan ini dahsyat sekali. Makanya nanti ya di internasional konferensi uh, internasional tadi itu mengambil tema the power is jama'an doa. Maka seorang penghijamah harus kuat hafalan atau doanya. Ya. jangan sampai cuma bekam hafal titik-titiknya tapi dia juga banyak berdoa Ya, Ustaz Arifin sering mengatakan biasakan berwudu supaya apa yang kita lakukan ada bimbingan langsung dari Allah dan diiringi dengan sholawat ketika dengan berbekam itu hadirkan ahlak Rasulullah pada saat membekam hadirkan seakan-akan kita dekat dengan Rasulullah oh. karena di sanalah. Rasul ikut bersalawat kepada kita. Baik bang, terbatas waktu tapi kita lanjutkan ini baru episode pertama bang. Kita lanjut lagi. Berbekam adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap mukmin harus merasakan sunnah itu. Dan yang kedua keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah dan Allah beri obatnya kepada Rasulullah. Rasul memberitahu resepnya itu kepada kita semua. Murah meriah, kes cepat sekali. Sehat wal afiat dengan hidup bersama Sunnah Nabi Muhammad salallahu salam Terima kasih ini terus mengalir amal Arifin kagum-kagum gak henti-hentinya nih Bang anak kecil ngantar ini ini Allahu Akbar mudah-mudahan Allah terima semua ya Allah kami terus mengumpulkan dana untuk keberkahan Pesantren Jabal Sindur Acikrah silakan hubungi Bang Awaludin 0856 Sembilan puluh ribu sepuluh. Kosom lapan lima enam. Sembilan puluh ribu sepuluh. Kapal majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Syeduala ila ila anta staufiru kawatuh. Wa bilahi taufiq wal kidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.